Para habaib yang dirahmati oleh Allah Para ulama Para guru Para datuk Tuan-tuan dan puan-puan yang dimulakan oleh Allah SWT Alhamdulillah Pagi dan siang hari ini kita berkumpul bertemu di tempat yang sangat mulia ini dalam ihtima untuk merayakan peringatan maulid nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mudah-mudahan apa yang kita laksanakan apa yang kita lakukan mendapatkan keriduan dari Allah Subhanahu wa taala dan juga sebagai bekal, mudah-mudahan apa yang kita laksanakan hari ini telah disaksikan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga beliau berkenan untuk memberikan syafaatnya kepada kita semua. Bapak-bapak, ibu-ibu, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati oleh Allah. Kita datang dari rumah, ke tempat ini memang yang mengundang secara tertulis itu adalah Nadir, Nadir Masjid. Tapi hakikatnya yang mengundang kita, yang menjemput kita adalah junjungan kita, nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita datang dari rumah sampai ke tempat ini Tidak lain karena rasa cinta kita Kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Karena itu kita berharap mudah-mudahan cinta kita diterima Mudah-mudahan cinta kita tidak bertepuk sebelah tangan Arti bertepuk sebelah tangan Yaitu kita mencintai, sedangkan orang yang kita cintai tidak mencintai kita. Naudzubillahin zailik. Mudah-mudahan Nabi kita juga menerima cinta kita, sebagaimana kita mencintai beliau. Allahumma, Amin. karena itu marilah cinta kita ini kita sesuaikan dengan apa yang diinginkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cinta itu bersyarat. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah. Cinta itu bersyarat. Kalau kita ingin dicintai oleh seseorang tapi kita senantiasa melanggar aturan, melanggar hukum, ...yang sudah dibuat oleh orang yang kita cintai... ...maka susah rasanya... ...cinta kita diterima oleh orang tersebut... ...saya gambarkan... ...kalau kita cinta dengan suatu tempat pendidikan... atau sekolah... ...kalau kita ingin masuk ke sekolahan tersebut... ...tentu di sekolahan itu ada peraturan... Di sekolahan ada peraturan Ada hukum Yang tidak boleh dilanggar Tidak boleh diterjang Kalaupun kita mengatakan Aku cinta kepada engkau Pengelola sekolah Tapi dia mengatakan Boleh Kamu masuk sekolah Asalkan Kamu berpakaian atau berbaju Putih-putih Misalnya Tapi kita datang ke tempat sekolah itu tanpa pakai seragam putih putih paling paling atau kemungkinan saja kita ini hanya sampai di pintu gerbang ditolak oleh penjaganya karena kita tidak mengikuti aturan dari pemilik sekolah tersebut betul apa betul betul apa betul, betul. nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga punya peraturan peraturan kepada umat Peraturan kepada kita. Nabi mengajarkan. Segala amalia syariat. Mulai dari. Sholat lima waktu. Kuasa bulan Ramadan. Mengeluarkan zakat. Kalau ada kesempatan. Dan ada bekal. Juga kita diperintahkan. Untuk berhaji ke tanah suci. Maka tak kala Kita mengatakan anni uhibbuka ya rasulullah sesungguhnya aku ini mencintai engkau hai ya rasulullah itu tentunya rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan menanyakan apakah engkau mencintai aku sudah memenuhi syarat sudahkah engkau salat Lima waktu sebagaimana aku contohkan nabi bersabda sallu fa ma raaitu muni usalli Hey, engkau yang mengatakan cinta padaku kata Nabi, solu, solatlah kamu. Kamarohai itu muni sebagaimana aku solat. Sabda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallama. Tatkala kita datang kepada Nabi, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, aku mencintaimu ya Rasul. Mudian kalau kita bukan orang yang ahli solat. Ditanya oleh Nabi. Hei. Kamu yang mengatakan cinta padaku aku. Sudahkah kamu sholat seperti aku sholat? Minimal lima waktu. Sudahkah kau sholat seperti aku sholat? Maka kalau kita tidak sholat lima waktu. Kata Nabi barangkali. Boleh engkau tengok aku dari pintu gerbang. Tidak usah masuk. Cintaku ada di pintu gerbang. Sama dengan orang masuk sehora. Oh. Demikian dan seterusnya, Nabi mengajarkan banyak hal. Nabi mengajarkan akhlak yang mulia. Sebagaimana beliau mengatakan, "Innama bu'idtu li utammima makarimal akhlak." Sesungguhnya aku, aku Nabi ini diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke dunia ini li mimma makarimal akhlak untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang sudah baik diperbaiki yang akhlaknya belum baik perlu menjadi baik mencontoh beginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam demikian juga Nabi mensyaratkan kalau engkau ingin cintamu aku terima Maka engkau tentu harus beriman kepada Allah Subhanahu wa kita harus beriman kita harus yakin apa yang diturunkan oleh Allah kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam baik itu yang tertera di dalam Al-Qur'an maupun tertera di dalam hadis-hadis nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita pelajari dan kita amalkan bapak-bapak saudara-saudara kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Alhamdulillah Kita ini bangsa Melayu Kita satu rumpun Satu tempat Nusantara Ini perlu untuk Akhlaknya disamakan Akhlaknya Harus Menyatu Untuk apa? Untuk melestarikan Ajaran yang dibawa oleh Baginda Rasulullah SAW Wasallam kalau tengok sejarah bapak-bapak dan ibu-ibu, sekalipun saya dari Indonesia, bapak-bapak dari Malaysia, sebenarnya ada satu rumput. Dulu, orang tua-orang tua kita dulu, itu hakikatnya belajar Islam itu satu. Satu warna, satu akhlak. Akhlak yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dilanjutkan kepada para sahabatnya, dilanjutkan kepada generasi tabi'in, kemudian generasi para imam-imam mazhab yang empat itu. Kebetulan kita warga Melayu, kita warga Nusantara, kita mendapatkan satu mazhab yaitu mazhab Syafi'i di dalam berfikih. Di sini kita asli baik di Indonesia, di Malaysia, di Singapura, di Thailand, Asia Tenggara ini yang asli dibawa adalah Islam. Kalau sholat subuh pakai qunut, sama. Kenapa demikian? Itu ada sejarahnya. Dulu al Imam al Muhajir, ilonggoh Ahmad Pehnisa itu ringkas cerita panjang kalau saya runtut sejarah panjang. Ringkas cerita beliau ini adalah juruh. Hijrah ke Hadromo Ringkas cerita Dari sanalah kemudian Banyak keturunan dari beliau Beliau adalah seorang Habib Nuriya Nabi Alaihi Wasallam. Ringkas dari cerita Yang ingin saya sampaikan adalah Bahwa dari keturunan beliau itu Sebagaimana uh, Imam Ahmad bin Isa ini Ahli hijrah Seneng hijrah Hijrah itu pergi satu tempat, menetap di sana, kemudian menyebarkan agamanya. Maka anak cucu beliau, cicit-cicit beliau. Pada akhirnya ada yang pergi untuk tablek, untuk berdakwah ke wilayah Nusantara. Ke wilayah Nusantara. Maka di sini sampai sekarang banyak habaib-habaib keturunan. Ya man. dulu zaman dahulu yang namanya... Nusantara ini adalah tempat rempah-rempah, tempat untuk perdagangan, sirkulasi bisnis Maka Belanda pun juga mengincar wilayah-wilayah Nusantara Inggris mengincar wilayah Nusantara, orang-orang Barat mengincar wilayah Nusantara Tapi perlu diingat, orang tua-orang tua, tua sesepuh-sesepuh zaman dahulu itu Datang ke Indonesia Datang ke Malaysia Datang ke Filipina Datang ke beberapa tempat di wilayah Nusantara Itu tujuan utamanya adalah berdakwah Tujuan utamanya adalah berdakwah Hanya saja mereka melewati sektor bisnis Karena memang di situ tempat yang paling mudah Orang jualan, berdagang Sambil mengenalkan ajaran Islam Ajaran Islam yang dibawa oleh mereka adalah Permadab ahlu sunnawal jamaah ringkasnya kalau di dalam fikih beliau-beliau mengikuti madhab syafi'i di dalam akidah beliau-beliau mengikuti madhab akidah asyari dan maturidi sebagaimana tadi disampaikan itu berlanjut berlanjut karena saya warga Indonesia saya kurang mengerti sekali sedikit-sikit-sikit sedikit saja untuk sejarah Malaysia cuma sedikit-sikit saja. Karena saya orang Indonesia tentunya Saya mempelajari sejarah Indonesia Nah itu dulu Ada di dalam buku-buku Sejarah orang dahulu Termasuk yang saya pelajari di sekolah-sekolah Ada kalimat demikian Bahwa Islam itu dibawa ke Indonesia Atau dimasukkan ke Indonesia Tentunya juga di Sekitar Indonesia yaitu Malaysia Singapura dan sebagainya Itu dibawa oleh Bahasa sejarah Pedagang-pedagang dari Gaujarat Jadi sejarah Mengatakan bahwa Islam dibawa ke Asia Tenggara Ke Nusantara Itu oleh pedagang-pedagang Dari Gaujarat Sebenarnya bukan pedagang Ulama-ulama Cuman membawa barang dagangan Para ulama yang membawa Barang dagangan ke Indonesia Di mana itu Gaujarat Kaucharat adalah salah satu tempat di India. Wad di sana juga bermadzhab Syafi'i. Jadi orang-orang yang hijrah dari Hadramaut sebagian mereka masuk ke wilayah Kaucharat, kemudian mereka menikah, wanikah setempat. Kemudian dari keturunan para habaib yang hijrah dari Hadramaut ke Kaucharat menikah, mempunyai keturunan-keturunan, nah keturunan-keturunan inilah yang pada akhirnya menyebar membawa agama untuk masuk di wilayah Nusantara termasuk Indonesia, Malaysia dan sekitarnya apa yang dibawa oleh mereka? yang dibawa oleh mereka adalah madhab syafi'i ahlus sunnah wal jamaah karena itu datuk-datuk kita nenek moyang kita kalau sholat sopo pakai konut mereka juga mengajarkan perayaan-perayaan maulid Nabi. Jadi perayaan sepacau tadi itu bukan bikinan orang sekarang. Itu adalah runtutan dari nenek moyang-nenek moyang terdahulu. Ya cuman hanya saja karena kebiasaan orang Malaysia, kebiasaan orang Indonesia, kebiasaan orang India kebiasaan orang Hadramaut. Ada sedikit sedikit perbedaannya. Ada sedikit perbedaan, maka pelaksanaan Maulid Nabi itu secara umum sama cuman ada beberapa hal yang beda. Misalnya kalau di sini saya dua kali ke tempat sini selalu mendapatkan mahalul qiyam, mendapatkan apa? bunga dengan telur ya. Saya juga tidak tahu ini maknanya apa. Atau mungkin saya suruh menetap di sini biar bertelur barangkali saya enggak tahu ya. Kasih bunga. Ketahuin nih maksudnya. Kalau di Indonesia ada juga. Semacam begini ada di beberapa tempat itu mengumpulkan telur-telur dari masyarakat kemudian dikumpulkan sampai seperti bukit kemudian diadakan perarakan telur Maulid ternyata ada samanya juga. Sedikit ada sama, walaupun juga ada yang beda. Ada yang beda namanya juga budaya. Tapi isi Maulid, isi peringatan Maulid semacam demikian itu sudah ada sejak zaman dahulu kala. Tentunya orang tua kita datang membawa ajaran Nenek moyangnya terus terus terus sampai kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Suatu saat Nabi kita ditanya, tak hari Senin beliau ini puasa. Beliau puasa, hari Senin puasa. Nabi ditanya, ya Rasulullah kenapa setiap hari Senin kau puasa? Nabi mengatakan, fiya Maulid itu, itu tempat aku dilahirkan. Jadi Nabi Muhammad itu mengadakan perayaan Maulid bukan setahun sekali, tapi setiap hari Senin. Hanya saja budaya Arab zaman itu tidak pakai telur, om budaya. Tapi asli dari peringatan Maulid yaitu Nabi berpuasa pada hari. Seneng, fihi yauma kulit di situ aku dilahirkan maka itu aku bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala aku berpuasa karena aku dilahirkan pada hari Senin. Jadi kalau ada pendatang baru entah itu dari Saudi Arabia walaupun saya. Alumni Saudi Arabia Tapi saya mengikuti di Saudi Arabia Madhab yang memperbolehkan Maulidur Rasul Maulid Nabi Muhammad SAW Guru saya Abu Yaa Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Itu juga demikian Kalau di sana setiap Malam Jumat Itu kami-kami di pesantren Diwajibkan baca maulid Cuman memang Ada beberapa tokoh di Saudi itu yang mengikuti ajaran Muhammad bin Abdul Wahab bukan Muhammad bin Abdullah Nabi Muhammad bukan tapi mengikuti Muhammad bin Abdul Wahab maka Muhammad bin Abdul Wahab dengan pengikutnya mengharamkan maulid melarang orang baca maulid padahal Nabi Namanya bender sama Muhammad, Nabi kita Muhammad tapi bin Abdullah atau bin Abdullah itu melaksanakan maulid. Sedangkan ini Muhammad bin Abdul Wahab melarang maulid. Jadi Muhammad bin Abdul Wahab menentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus kita orang umat Islam mau ikut yang mana? Mau ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau mengikuti Muhammad bin Abdul Wahab Tentu kita adalah pengikut Nabi kita Muhammad. Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana beliau setiap hari Senin mengadakan Maulid dengan cara beliau karena budayanya berbeda beliau adalah mengadakan Maulid Nabi dengan berpuasa bolehkah kita mengadakan Maulid Nabi dengan berpuasa boleh itu juga sunnah tapi juga Nabi mengajarkan banyak hal Nabi tidak mengajarkan cuma puasa sunnah tidak ajaran Nabi itu menyeluruh Orang diperintahkan sodako, mungkin bayangan kita yang namanya sodako itu mengeluarkan ringgit, itu sodako barangkali. Tapi menurut Nabi, ternyata sodako saja macamnya banyak. Nabi bersabda, tabas fi wajhi akhika sodakaton. Kamu senyum, kamu senyum kepada saudara Muslim, menyapa, assalamualaikum. Mari Pak senyum bahkan tidak bercakap kalau orang Jawa biasanya ketemu begini Bukan orang sini begini ya Ya tapi dengan senyum dengan senyum kata Nabi tabassumuka fi wajhi akhi ka Kamu senyum kepada saudaramu muslim itu juga sedekah jadi Nabi mengajarkan arti sodako macam-macam demikian juga bersyukur Nabi mengajarkan arti bersyukur karena kelahiran Nabi ya Nabi melaksanakan puasa sedangkan bersyukur itu banyak sujud kepada Allah juga bersyukur mengatakan Alhamdulillah bersyukur mengatakan Allah juga bersyukur ini Perbedaan makna bersyukur lah Kita datang Kita datang ke tempat maulid ini untuk apa? Untuk bersyukur Karena kita sudah dijadikan Umat Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Karena itu Bapak-bapak ibu-ibu Kalau ada di kampung-kampung kita di tempat-tempat kita, di surau-surau kita, di masjid-masjid kita, ada orang datang tiba-tiba mengatakan, ada apa? Kamu baca maulid tidak ada dalilnya. Nauzubillah min dzalik itu orang belajar yang tidak selesai. Belum selesai ngajinya, sudah mau berfatwa. Nauzubillah min dzalik. Masa kita mengikuti Toko-toko yang ngajinya Belajarnya tidak tuntas Tidak selesai Nabi mengajarkan orang bersyukur Nabi bersyukur atas kelahiran beliau Kita juga duduk di sini Bersyukur atas kelahiran Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Belum ayat-ayat Al-Quran yang banyak Kalau kita bicara tentang maulid Nabi Barangkali tiga hari tiga malam Tidak pulang Permalam ngindep di sini ndak selesai. Kalau mau bicara tentang dalil Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari juga saya sampaikan ada ayat Bismillahirrahmanirrahim, Kul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahuun." Ayat lain mengatakan, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." dua ayat ini dari Al-Quran cukup kalau cari ayat yang lain banyak ayat yang lain banyak, tapi dengan dua ayat saja itu pengikut Muhammad bin Abdul Wahab sudah salah terhadap aturan Al-Quran yang melarang orang melaksanakan maulid Nabi kul katakanlah bifadlillah dengan keutamaan kemuliaan dari Allah Pemberian-pemberian yang banyak Kita diberi hidup Diberi harta Diberi sehat Adalah Fadil min Allah Subhanahu wa ta'ala Wabirahmatihi Dan dengan rahmat Allah Kasih sayang Allah Menjadikan sebagai Kita umat Islam Kita pengikut Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Rahmat dari Allah Fabidhalika Dengan Dua hal ini Keutamaan Dan rahmat fal Falyafra'u Tidaklah kalian ber. Kembara kita datang dengan bergembira. Ya Nabi Sallam. Alaiqah dan seterusnya kita bagi anak-anak kecil dikeluarkan. Ini adalah adat yang bagus agar mereka mulai kecil merasa nikmat. Orang tuanya juga merasa bangga anakku. Aku bawa ke tempat maulid Senang apa tidak senang? Senang. masa orang bawa anaknya sambil marah-marah. Ni anakku tidak mungkin. Minta talkim senang, faliyafrohu. Kita tidaklah berkembara. Mana Nabi Muhammadnya itu di situ? Mana ada kalimat Muhammad? Wama arsalnaka illa rohmatan lil alamin. Allah berfirman, Wama arsalnaka di aku utus engkau ya Nabi Muhammad. Illa rohmatan lil alamin. Kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam. Tidak ada yang tidak dirahmati oleh Nabi, semua alam dirahmati. Maka rahmat yang paling besar diturunkan pada umat manusia, khususnya umat Islam adalah biwiladatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita wajib syukur atas kelahiran Nabi. Fal yafrahu, kita senang. Itu sudah ada dalil yang sangat luar biasa. Nabi keberadaan nabi itu rahmat lil alamin maksudnya adalah rahmat lil ummah baik orang kafir maupun orang muslim mendapatkan rahmat dari nabi bukan kita yang rahmatan lil alamin tapi nabi yang rahmatan lil alamin kita sebagai orang yang mendapatkan rahmat dari nabi bagaimana maksudnya bagi umat Islam alhamdulillah Besok kita akan dijamin oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi umat yang sangat mulia, mulai dari di dunia sampai di akhirat di padang mahsyar karena kita mendapatkan rahmat dari Nabi, kita akan dikumpulkan bersama-sama dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu rahmat yang jelas. Kita sekarang senang, kita sekarang bangga, kita bisa dekat dengan Allah. Semua berkat rahmat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi Wasallamah. sedangkan rahmat bagi orang kafir rahmat tapi bagi orang kafir bagaimana maksudnya nabi merahmati orang kafir itu begini di zaman nabi terdahulu kalau ada orang kafir yang ingkar kepada nabinya maka nabinya berdoa ya Allah kaumku ini sudah tidak ikut sama aku kaumku ini adalah kaum yang melawan aku maka kirimlah azab dari langit Nabi-Nabi terdahulu berdoa Kalau mereka sudah tidak kuat Dengan ulah, dengan perilaku Dari umat-umatnya yang kafir Maka Mereka berdoa kepada Allah Ya Allah Turunkan adab kepada umatku Nabi Nuh AS Mohon pada Allah Akhirnya Allah mengirimkan banjir Seluruh negeri yang dihuni oleh Nabi Nuh Betul? Betul? Ingat banjir zaman Nabi Nuh? Itu karena Nabi Nuh Sudah tidak kuat dengan umatnya Nabi Nuh ini ratusan tahun hidupnya Yang beriman cuma segelintir manusia Yang lainnya kafir Nabi Nuh berdoa ya Allah Ini orang Semuanya sudah aku dakwai sudah Aku masuk aja masuk Islam Tapi mereka tidak ikut Maka Nabi Nuh berdoa kepada Allah sudahlah aku serahkan padamu ya Allah akhirnya Allah menurunkan banjir satu negara tewaslah umat Nabi Nuh, Nabi Lot, Nabi Lot alisalam tatkala umatnya maaf maaf ada yang suka sesama jenis atau mungkin kalau di sini ya suka apa ya homoseksual ya homoseksual leb lesbianisme yang sekarang dikembangkan oleh orang-orang yang berpendidikan di negeri barat ada anak-anak kita anak-anak umat islam pengikut liberalisme ya, eh, pengikut liberalisme itu membawa ajaran baru dari Inggris, dari London dari Amerika, mereka boleh menikah sesama lelaki yang perempuan menikah dengan sesama perempuan ini dulu pernah sudah ada di zaman Nabi Lut alaihi Nabi Lut murka. Nabi Lut murka kepada kaumnya. Nabi Lut berdoa kepada Allah, maka Allah mengabulkan doa Nabi Lut. Nabi Lut Allah Subhanahu taala menurunkan batu-batu dari langit menimpa umatnya Nabi Lut pada akhirnya mereka tewas semuanya, mati semuanya. Itu para nabi. Bukan juga riwayat-riwayat yang lain Nabi Saleh sampai akhirnya datanglah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad tidak seperti nabi-nabi terdahulu. Nabi Muhammad diganggu oleh orang-orang kafir kureis. Nabi dalam keadaan beribadah kepada Allah dilempar kotoran. Nabi dipukul. Nabi dihina. Nabi sabar, Nabi sabar, bahkan Nabi berdoa Allah maha dikau mi fa inna mulayahalamu, ya Allah berilah hidayat kaumku karena mereka sesungguhnya tidak tahu. Itulah rahmat Nabi kepada orang-orang kafir. Pakai menurut al-tafsir yang namanya rahmatan lil alamin lil kafar, bahwa Nabi itu diutus sebagai rahmat bagi seluruh alam untuk orang kafir adalah takhirul adab. Orang kafir, orang kafir di zaman Nabi Muhammad itu diberi kebebasan hidup di dunia. Yang kaya orang kafir, yang menguasai dunia orang kafir coba kalau kita jeli siapa sekarang yang menguasai dunia orang Amerika betul? orang Amerika siapa yang menguasai Amerika orang Israel orang Israel Yahudi pemerintahan Amerika Nasrani mereka menguasai dunia segala macam dikuasai perekonomian dikuasai semua teknik apa saja dikuasai mereka Padahal mereka kafir kepada Allah Mereka tidak beriman kepada Allah Kenapa demikian? Karena Nabi masih mempunyai sifat rahmah kepada mereka Tidak apa-apa Terserah kamu akan kafir di dunia ini Sedangkan kamu akan diadam oleh Allah Kalau sudah meninggal dunia Mulai di alam kubur Sampai besok di padang mahsyar, Sampai akhirnya dimasukkan neraka akhir memperlambat azab memperlambat siksa menunda siksa itu adalah kenikmatan. Coba Bapak-bapak. Mohon maaf kalau misalnya ada orang mencuri atau mungkin korupsi ya, mencuri atau korupsi. Kemudian ada pengadilan menentukan tanggal 1 Februari bahwa orang ini akan masuk penjara. Karena dia telah mencuri Atau korupsi misalnya Ada ketentuan tanggal berapa? 1 Februari Begitu tanggal 31 Januari Ada surat Ada surat Tulisannya begini dari pengadilan Bapak Bergembiralah Karena Bapak akan ditahan 3 bulan lagi bukan tanggal 1 Februari Seneng gak kira-kira? Seneng gak? Senang dah. Padahal tetap di penjara, nantinya juga di penjara, tapi pengakhiran, penundaan waktu itu adalah suatu kenikmatan. Orang kafir pun demikian. Kamu boleh berbuat seenakmu, terserah kamu. Mau memperkaya diri, mau mencari apa saja, menikmati dunia, kamu terserah. Memang jatahmu dimasukkan neraka. Itu tanggal 1 Februari Tapi berhubung Nabi kita ada rahmatan alamin Barangkali gambarannya Nabi kita mengeluarkan surat Mengatakan Kamu nanti disiksa Kalau sudah meninggal dunia di alam Kubur Kamu nanti disiksa Kalau sudah masuk di padang Mahsyar Kamu disiksa Kalau sudah masuk di Neraka selama-lamanya Waktu di dunia Adalah penundaan Itulah Arti Rahmatan lil Alamin Rahmatan lil Cuma kadang-kadang orang sekarang, toko-toko sekarang salah menerjemahkan rahmatan lil alamin. Kadang-kadang kita yang tidak belajar tafsir, tidak belajar agama, mengatakan Islam adalah rahmatan lil alamin. Kita mengadakan kebersamaan, kita boleh dengan non-muslim. Hari ini maulid nabi, kita mengundang pendeta, kita mengundang pastor, kita mengundang biksu. Ada yang demikian. Kalau ditanya kenapa begitu, kita kan rahmatan lil alamin. Saya tanya, kita itu nabi apa? Yang dikatakan wama ma arsalna ka. ka itu bukan umat Islam. Ka itu bukan agamanya, tapi nabinya itu rahmatan lil alamin. Adapun aturan Islam tetap wajib ditegakkan. Lihat Nabi kita yang sudah seperti itu rahmatan kepada orang kafir, tapi Nabi kita juga pimpin perang. Nabi memimpin perang Badar, Nabi memimpin perang Uhud, Nabi memimpin perang Khandaq, Nabi memimpin perang Hunain dan lain-lain sebagainya. Apabila tidak rahmat, tetap rahmatan lil alamin, tapi mempunyai makna yang sangat dalam, yaitu pengakhiran penundaan. Dari adabnya, siksanya orang-orang kafir. Mudah-mudahan kita rahmat dari Nabi didahulukan untuk kita. Mulai dari sekarang. Sampai kita ke alam kubur. Sampai di padang mahsyar. Sampai di surganya Allah. Karena kita pecinta-pencinta Nabi. Maka kita berharap mudah-mudahan rahmatnya Nabi. Datang terlebih dulu kepada kita Allahumma. Amin. Bapak-bapak ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah subhanahu kuatalah. Barangkali itu yang dapat saya sampaikan, intinya bahwa mari kita pertahankan ajaran nenek moyang kita. Acara-acara demikian ini mari kita pertahankan jangan sampai hilang. Anak-anak kita kecil-kecil kita ajari. Jangan sampai hilang sebagaimana tadi pesan. Sifat 20 itu juga ada runtutannya sampai nenek moyang kita ini ada. Jangan dihilangkan. Nanti orang lain yang masuk sekarang zaman sekarang itu ada kelompok besar di dunia ya kelompok Syiah yang dari Iran dan kelompok kelompok Wahabi atau pengikut Muhammad bin Abdul Wahab yang dari Saudi atau dari Yaman juga ada ada dari Jerman juga ada ya nah, itu kadang-kadang mengatakan wah ini ajaran nenek moyang kalian ini salah perlu dirombak Naudzubillahimin dari karena itu marilah kita pertahankan apa yang sudah diwariskan oleh orang-orang tua kita, nenek moyang kita, di tempat ini dan di tempat mana-mana saja, agar kita bisa bersama mereka-mereka ini dan hingga sampai kepada para ulama sampai kepada para tabi'in para sahabat, hingga bersama dengan baginda Rasulullah alaihi, wassalamah barangkali itu, sikit-sikit yang saya sampaikan, ada kasar kata yang tidak elok barangkali didengarkan, saya mohon ampun, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, hadah walafuming